Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa wabarakatuh wa man dabahu bi ihsan ila yaumiddin am ba'd ikhwani wa akhwat wa rahimakumullah di dalam bab yang ke-13 ini bab tentang al isti'adha bighairillah bahwasanya itu termasuk kesyirikan penulis membawakan dua dalil dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wa annahu kana rijalum minal insi berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan kekal. Tetapi laki tidak mau. Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin maka jin-jin itu hanya menambah dosa syahidnya ada pada kata-kata yaudhuna birijalim minal jinni fazaduhum rahakah ada perbuatan yang disebutkan yaitu istiadah pada kalimat Ya'udhu Nabi Rijal ada disebutkan pula akibat yaitu pada kalimat fazaduhum rohaqah maka cincin itu hanyalah menambah dosa makna secara global ayat ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin agar jin itu agar jin-jin itu melindungi dari bahaya yang dikhawatirkan oleh sebagian manusia tersebut. akan tetapi sesungguhnya bukanlah keamanan yang didapatkan oleh sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin tersebut balasannya adalah kebalikannya bahwa orang-orang yang minta perlindungan kepada jin tersebut justru mendapatkan rasa takut. Fazaduhum rohaqa maka cincin itu hanya menambah rohaqa di antara tafsirannya adalah rasa takut. Dan di antara tafsiran Rohaka adalah Itham Yaitu dosa Dan diantara Tafsiran Rohaka Yaitu syar Keburukan Misalnya kalau kita buka kitab tafsir dan saya sarankan Anda untuk mendownload aplikasi dan masang aplikasi yang sangat bermanfaat sekali terkait dengan tafsir karena di dalamnya cukup lengkap Masya Allah jadi ada beberapa ada banyak kitab tafsir termasuk tafsir dengan termasuk apa Iqrab Al-Qur'annya ada tafsir Al-Baghawi, Mukathir Sa'di, At-Tobari dan yang lainnya juga demikian ada pilihan untuk membaca ayat yang sedang ditafsirkan dengan qori-qori pilihan bahkan satu qori bisa dengan dua model atau tidak hanya satu model cara baca cepat atau lebih lambat misalnya kalau di total bisa puluhan kori dan tinggal memencet langsung bunyi sesuai dengan kori yang dipilih imam-imam ahli qiraah yang terkenal sudah ada dalam daftar tinggal memilihnya sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an tidak tahu tajwidnya seperti apa kita bisa milih pas ayat itu saja yang kita kesulitan dan bahkan kita bisa dengarkan langsung dengan uh, pilihan Qori yang kita pilih dan dan imam-imam alikru'ah yang diakui di zaman ini Sebagian disebutkan di sini, sebagian ada pilihannya di sini. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga demikian ada versi tafsir bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, bahkan bahasa yang lainnya. Dan cukup ringan membukanya aplikasi ini. dan iklan relatif tidak mengganggu karena ditaruh kecil di bawah Silakan dicatat judul aplikasinya mausu atut tafasir mausu atut tafasir sehingga kita, ketika saya sampaikan di awal-awal daurah ini bahwasanya kita membutuhkan tafsir beriwayah Penulisan dari ahli-ahli tafsir di kalangan sahabat rasulullah anhum, maka bisa anda buka kitab-kitab tafsir at bari, nukhasir, al-bagowi itu kitab-kitab yang dinukilkan periwatan para sahabat rasulullah anhum. Mencarinya pakai bahasa Arab tulisannya mausu at Tafasir dengan logo gambar kitab-kitab yang berwarna-warni biru, kuning merah dan hijau kitab didirikan logonya kemudian berwarna-warni biru, kuning, hijau dan merah kembali kepada tafsiran dari surat al-jin ayat 6 tafsiran rohaqa seperti ibnu Abbas, pakar tafsir di kalangan sahabat, menafsirkan isma, yaitu dosa Mujahid menafsirkan dengan Tukiyana, melampaui batas Tukiyan. Muqatil menafsirkan dengan Goya, Al-Hasan, Al-Basri menafsirkan dengan Syarra. Mujahid bakar, tafsir kalangan Tabi'in, Al-Hasan, ulama di kalangan Tabi'in, dan seterusnya. Mari kita... Ambil wajudallahnya Bahwa Rohaka jika ditafsirkan dengan dosa Maka jin-jin itu Hanya menambah dosa Berarti Allah Ta'ala Dalam ayat ini menjelaskan Al-istia'adah Kepada selain Allah itu perbuatan dosa Lalu bagaimana bisa difonis syirik Bukankah dosa itu umum Belum sampai pada kesimpulan Minashirqi termasuk bentuk kesyirikan Al-Istia'adah Bigarillah Ta'ala Memohon perlindungan, beribadah mohon perlindungan kepada selain Allah Belum bisa sampai pada kesimpulan itu Baru sampai dosa saja Jawabannya adalah Dari konteks Rangkaian dengan Ayat-ayat sebelumnya Perhatikan Surat Al-Jin ayat 2 Walan bi Wirobbina ahadah dan kami tidak menyekutukan dengan dan kami tidak menyekutukan rob kami dengan sesuatu apapun Siapa kami yang dimaksud di sini adalah kaum mukminin dari kalangan jin Kemudian pada surat Al-Jin ayat 6 yang sedang kita pelajari ini dalam dalam Kitab ini, kitab Tauhid ini, berarti konteksnya kalau digabungkan dengan ayat yang sebelumnya tersebut, yaitu ayat yang kedua, menghasilkan satu kesimpulan bahwasanya dosa yang dimaksud dalam surat jin ayat yang keenam, adalah dosa yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh kaum mukminin jin. Se Sebuah dosa yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kaum jin yaitu tauhid mengesakan Allah taala dalam peribadatan. Alias syirik. Dosa yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik. Dengan demikian cara pengambilan alas-alasan pendalilan yang pertama adalah menafsirkan memilih tafsiran rohaqa. Kemudian yang kedua memahami konteks dosa yang dimaksud dalam surat Al-Jin ayat 6 dengan merangkaikan pada ayat dengan ayat yang nomor 2. sehingga dihasilkan kesimpulan bahwasannya al-isti'ah tabi kerillah adalah syirkun kesyirikan <tuh> oleh karena itu ketika rohakoh diartikan dengan arti takut salah satu tafsiran rohakoh adalah takut maka jin-jin itu hanya menambah rasa takut mengapa mereka takut karena ya saya ulangi hukuman rasa takut ini adalah hukuman yang berkebalikan dengan maksud meminta perlindungan kepada jin, sebagian jin yaitu sebagian manusia yang dalam ayat ini disebutkan minta perlindungan kepada sebagian jin dalam rangka untuk mendapatkan rasa aman Malah justru dihukum oleh Allah, malah dapat takut. Ini menunjukkan ayat ini terkandung celaan kepada orang yang berlindung kepada, minta perlindungan kepada Jin. Pada selain Allah, mengapa tercela? Sebabnya, karena dia telah Mempersembahkan ibadah istiada kepada selain Allah, yaitu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah istiada. Itu kita fahami dari menafsirkan raqaq dengan itman dan menggabungkan dengan takut serta mengkaitkan dengan ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang kedua sehingga difahami konteks kalimatnya <tuh> Adapun hadis Khaulah binti Hakim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bagaimana hadisnya Rasulullah binti Hakim menuturkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nazal manzila barang siapa yang singgah di suatu tempat faqal kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahittamma timi min syarri ma khalaq Ulangi, aku berlindung kepada Allah dengan kalamnya yang sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan. Lam ya zurruhu, lam ya zurruhu syai'un. Tidak akan membahayakannya apapun juga hata yar min manzilihi zhalik sehingga dia beranjak dari tempatnya tersebut. Jadi ini masya Allah, Allah maha pengasih diantara bentuk kasih sayang Allah. Allah syariatkan seseorang yang sehingga di sebuah tempat terminalkah bandarakah atau kampung atau kota besar kemudian dia khawatir nanti kecopetan, kena rampok atau kena tindak kekerasan dari penjahat dan seterusnya bentuk kasih sayang Allah mensyariatkan ucapan ini untuk diucapkan mensyariatkan kalimat ini maksudnya untuk diucapkan betapa singkat kalimatnya namun bagaimana ganjaran orang yang mengucapkan ucapan ini dengan terpenuhi syaratnya lam yadurrohu syaih tidak ada satu bahaya pun yang bisa yang uh, mengenainya Itu indahnya Bertawahid Karena kalimat ini Mengandung nilai tawahid yang tinggi Keutamaan ahlu tawahid Gak pakai rajah Kebal senjata tajam Gak pakai susuk anti peluru Gak pakai jimat Anti keprok Cukup dengan mengucapkan kalimat yang singkat padat, bertawakal hatinya kepada Allah, ada ibadah rojak dalam hatinya, mengharap perlindungan dari Allah. Hatinya pun mendasari hal itu dengan keyakinannya yang demikian kuat akan kemahasempurnaan Allah dalam penjagaan dalam menjaga hambanya maka biidznillah tidak ada satu bahaya pun yang bisa eh, tidak ada satu bahaya pun yang menimpanya satu perkara yang perlu dicermati dengan baik bagaimana wujud dalalahnya bukankah tidak ada satu pun Permohonan perlindungan kepada selain Allah disebutkan di sini. Bukankah tidak ada satupun kata syirik disebutkan di sini? <tuh> Jawabannya, cara pengambilan dalilnya adalah dengan mengetahui bahwa ulama ussunnah wal jamaah berijma bersepakat Jadi dalilnya ijma konsensus konsensus ulama alusunna wal jamaah apa kesepakatan mereka, apa isi konsensus mereka mereka bersepakat tidak ada yang berselisih pemahaman para ulama alusunna wal jamaah sama semuanya ketika memahami hadis ini ketika memahami hadis ini yaitu mereka sepakat berdalil Dengan hadis ini Bahwa Al-istia'adha bil makhluk syirkun Meminta perlindungan Beribadah minta perlindungan Kepada makhluk itu syirik semua ulama punya pemahaman yang sama terhadap hadis ini kesimpulannya seperti itu bahwasanya mereka sepakat berdalil dengan hadis ini untuk satu kesimpulan hukum bahawa beribadah isti'adzah kepada makhluk itu syirik lalu kok bisa iya karena diperintahkan dalam hadis ini untuk beristhiaadzah dengan ke de kepada Allah dengan kalimatnya kalimatnya maksudnya kalamullah Ini karena tidaklah diperintahkan seperti itu kecuali karena kalimatullah kalamullah itu bukan makhluk Kalimatullah di sini maksudnya adalah kalamullah Al-Qur'an Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk Maka pantas dalam hari ini diperintahkan kita berlindung kepada Allah dengan Al-Qur'an. Ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya sebaliknya kalau berlindung kepada makhluk beribadah mohon perlindungan kepada makhluk berarti itu syirik. Tadi kalau Al-Istihadah Bil-Quran Yaitu mohon perlindungan kepada Allah Dengan Al-Quran maka Ini diperintahkan Berarti tawahid Kebalikannya Kalau Istihadah bil-makhluk Maka ini syirik Kalau diperintahkan pasti tawahid Ijma adalah sumber hukum Islam. Ijma definisinya adalah kesepakatan ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa tertentu atas suatu perkara agama atau atas suatu hukum tertentu ijma merupakan sumber hukum Islam atau dasar hukum Islam seandainya tidak bisa dikatakan sumber berdasarkan Hadith yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ummati la tajtami'u ala dholalah Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan itu artinya inna ummati la tajtami'u ala dholalah ini berarti jaminan. Di dalam Islam kalau seluruh ulama bersepakat, enggak ada yang berselisih pendapat, ulama al-istihat sepakat atas suatu hukum tertentu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tertentu, maka pasti jaminan dari Allah lewat lisan Rasul-Nya alaihi wasallam yang mulia pasti benarnya gak mungkin salah gak mungkin sesat ini wujud penjagaan Allah terhadap agama, Islam melalui kesepakatan tadi, Allah yang beri taufik kepada para ulama untuk sepakat dan secara logika mudah difahami karena gak mungkin ulama itu kok berdusta semuanya, nggak mungkin ulama itu kok menyembunyikan kebenaran semuanya, nggak mungkin e, ada ulama di apa, seluruh ulama mau diajak untuk sesat semuanya, nggak ada satupun yang membantahnya, nggak ada satupun yang meluruskannya, nggak mungkin seperti ini. Ya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, penjelasan bahwa al-isti'adzah meminta perlindungan yang sampai pada Kriteria ibadah adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Itu merupakan sebuah ibadah. Perhatikan perkataan sesoal Al Fauzan Nafitullah Taala ketika mengambil sebuah pelajaran dari hadis ini, bayanu annal isti'adha ibadatun. Penjelasan bahawa istiada adalah sebuah ibadah. Beliau sebutkan pakai alif lam di sini al istiada Kemudian beliau tentukan statusnya sebagai sebuah ibadah. Maka kita yang sudah memiliki pendasaran bahasanya permintaan itu ada yang syirik ada yang bukan. Dan di sini kita sudah mengetahui bahwasannya alif lam, litarif itu ada tiga macam, lil zin, lil hudur dan lil lil zikr. Maka dari sini dapat kita simpulkan al isti'adah dengan alif lam di sini dalam ucapan siasat al fauzanafillahullahu taala maksudnya. Adalah isti'adah yang sudah tertentu maksudnya Karena difonis ibadah Yaitu apa? Kembalikan kepada perincian permintaan tadi Kapan yang sampai tingkatan menyembah Yang kalau dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik Permintaan yang isinya adalah tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah. Maka istiada yang isinya seperti itulah yang ibadah. Yang harus dipersembahkan kepada Allah saja, yang harus ditujukan kepada Allah saja. Atabun kalau meminta perlindungan kepada makhluk hidup yang hadir dan dalam perkara yang mampu orang itu melindungi kita, maka tidak masalah, bukan perkara kesyirikan, bukan perkara kesyirikan. maka dilihat perlindungan yang model bagaimana yang dilakukan oleh seseorang <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya yeah. Kemudian pelajaran yang berikutnya bahwa isti'adzah yang disyariatkan adalah isti'adzah, isti'adzah billah atau bi asmaillah wa sifatih. Isti'adzah mohon perlindungan kepada Allah itulah yang disyariatkan atau kepada Allah dengan nama namanya dan sifatnya. Memang bahasanya Saya berlindung dengan kalimatullah Kalau diartikan apa adanya seperti itu Tapi maksudnya Dalam menerjemahkan Tentulah Perlu ditambahi dengan Kepada Allah Saya berlindung kepada Allah Dengan kalimatnya Karena yang melindungi adalah Allah Namun Di sini permintaan perlindungan disebutkan dengan kalimatullah Sedangkan kalimatullah kalimat itu, Kalimatullah adalah perkara yang tidak bisa dibisahkan Sesuatu yang tidak bisa dibisahkan dari Allah Maka dia bukan makhluk Satu kaedah yang menarik untuk kita simak sebagai tambahan pelajaran insyaallah bahwa suatu suatu kata yang disandarkan kepada Allah ada dua model Abdullah naqatullah kalamullah wajhullah ridal ridallah mahabbatullah itu kan dua kata-dua kata itu, kata yang pertama disandarkan kepada kata Allah yang letaknya di kedua urutannya. Suatu kata kalau disandarkan kepada Allah ada dua model. Model yang pertama, kalau kata tersebut tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau makna yang terkandung dalam kata tersebut tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau sesuatu yang disebut dalam kata tersebut bisa dipisahkan dengan Allah, itu yang model kedua. Kalau tidak bisa dipisahkan dengan Allah, maka itu berarti jenisnya adalah idzafatus sifah penyandaran sifat kepada mausuf Penyandaran sifat Kepada mausuf Kan itu Mutaf-mutaf ilaih toh. Mahabbatullah, ridhullah Kalau di dalam Ilmu nahwu Berarti itu model Penyandaran idzafah Penyandaran satu kata Kepada kata yang lainnya Jenis idofahnya adalah idofah atau sifah ilal mausuf Penyandaran sifat kepada yang disifatinya Artinya kata pertama sebagai sifat Kata kedua sebagai sandaran Itu kata kedua yang merupakan sandaran dari kata yang pertama Adalah mausufnya Sesuatu yang disifati Contohnya misalnya Wajhullah Wajah tidak bisa dipisah wajah Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah maka wajah itu sifatnya Allah wajah sifat Allah sesuatu yang disifati Lain halnya dengan Baitullah Masjid disebut sebagai Baitullah rumah Allah tentu masjid terpisah dari Allah sehingga masjid tidak bisa sebagai sifat Allah tidak bisa difahami sebagai sifat Allah sehingga ketika dikatakan masjid itu rumah Allah bukan berarti Allah berada di dalam masjid itu karena rumah di situ bukan sifatnya Allah Lalu jenis penyandarannya apa? Iza fathul ila al khaliq. Penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Kata, perka, kata pertama itu makhluk dan kata kedua itu penciptanya. Mengapa disandarkan littashrif? untuk memuliakan rumah tersebut, ini rumah bukan sembarang rumah ini rumah bagi yang masukinya ada adab-adabnya, ini rumah perlu tahiyatul masjid, masjid orang yang memasukinya karena demikian mulianya rumah Allah masjid tersebut maka disandarkan disandarkan penyebutannya dengan kata Allah Sehingga ketika Faedah yang kita ambil tadi Adalah Al-Istihadah yang disyariatkan Adalah istihadah Billah Atau bi-asma'illah Wasifatihi Maka bisa dipahami itu bukan beristihadah Kepada makhluk Karena Nama Allah dan sifat Allah bukan Makhluk <tuh> Bab yang berikutnya bab minasyirk an yastagitha bi ghayril lahi aw bab termasuk kesyirikan an yastagitha seseorang beribadah istighatha bi kepada selain Allah aw yaduwa ghayruhu atau berdoa kepada selainnya. Yeah. Mengapa saya menerjemahkan dengan Menambahkan kata ibadah Minasyirki termasuk Kesyirikan An-Yastagitha Beribadah istigothah Saya tambahkan kata beribadah sebelum istigothah Kepada selain Allah A'u yadu'wa gairahu atau berdoa kepada selainnya Sebagaimana tadi juga judul pada bab yang sebelumnya Minashirqi termasuk bentuk kesyirikan Al-Istia'adah beribadah istia'adah Fikairillah Kepada selain Allah saya tambahkan kata beribadah sebelum istiada. Jawaban ya karena istiada dan istiqotah ada yang bukan kategori ibadah, yaitu sesuai dengan perincian permintaan tadi kalau ditujukan kepada makhluk hidup satu hadir dua yaitu tidak gaib. Tiga dalam perkara yang makhluk mampu memenuhinya, mampu melindunginya, kalau itu istiadah, mampu berusaha untuk hilangnya bahaya yang dirasakan oleh temannya. Kalau itu dalam kemampuan makhluk dan makhluknya adalah hidup yang diminta itu dan hadir, dan hadir ini bukan syirik. Sebelum sebelum saya lanjutkan kepada bab yang istiadah tadi disebutkan minasirki al istiadah biqirillah berarti bisa difahami dari kata biqirillah setelah saya jelaskan tadi maksud biqirillah yaitu dengan makhluk yaitu maksud biqirillah kepada makhluk. Maksudnya bagaimana bahwa bigairillah itu termasuk di dalamnya bigairi sifat, sifatillah, bigairi asmaillah, seperti itu. Jadi bigairillah pokoknya yang makhluk. Adapun sifat Allah bukan makhluk, nama Allah bukan makhluk, gitu. Istighothah yang bernilai Tauhid adalah istighothah kepada Allah semata Yaitu sebuah istighothah jenis ibadah yang mengandung kesempurnaan sikap membutuhkan Kepada Allah Ta'ala meyakini bahwanya Allah Ta'ala saja yang mampu memberi manfaat dan menolak mudarat Dan meyakini bahwanya Allah Ta'ala yang mampu memberi kecukupan Akekatnya, hanya Allah Ta'ala Yang mampu memberi kecukupan Istigotha yang menilai syirik Adalah istigotha kepada selain Allah Ta'ala Jika ditujukan Kepada makhluk yang mati Baik Nabi, Wali, Kiai Atau selain mereka yang sudah Meninggal Atau makhluk yang gaib Dengan definisi gaib tadi Atau makhluk hidup tidak gaib Namun isi permintaannya dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk yang hanya Allah yang mampu menunainya. Contohnya jika seorang mengalami kesempitan rezeki misalnya yang sangat dia terjatuh pada kebangkrutan yang sangat dari usaha yang dia jalani selama ini habis hartanya secara mendadak. Lalu dia meyakini bahwa ini disebabkan Karena kakeknya yang durus waktu hidupnya diyakini sakti itu murka kepadanya. Karena sudah lama, tidak ia tidak menziarahi kuburnya, tidak dikasih sesajen, dikasih, tidak dikasih tumbal. Maka apa yang dilakukan oleh orang tadi? ini contoh saja ilustrasi istiqotah yang syirik maka ia pun bersimpu menangis dan menghibah di hadapan pusara kakeknya tadi untuk meminta maaf kepadanya memohon agar kakeknya menghilangkan musibah tersebut dengan membawa tumbal sajen dan yang lainnya sehingga diharapkan usahanya kembali lancar rezekinya kembali lapang contoh lainnya misalnya Apabila seorang ditimpa musibah kecelakaan yang parah. Sampai dalam keadaan koma di ICU misalnya. Kemudian keluarganya pun teringat. Jika selama ini mereka merasa kurang merawat dan memberi sesajen kepada pusaka keris yang diyakini bertuah, warisan kakeknya yang sudah meninggal, yang sudah mati dan dulu dikenal sakti. Kenal oleh banyak orang sakti. Mereka keluarga tersebut meyakini bahawa musibah salah satu yang menimpa salah satu anggota keluarga, keluarganya tersebut tersebut disebabkan sikap mereka yang kurang menunaikan hak arwah yang menitis dalam keris yang dikeramatkan tersebut. Sehingga demi kesembuhan keluarga yang dicintainya tersebut, maka keluarga tersebut melakukan upacara ritual pemberian sesajen untuk pusaka keris itu sembari berkomat kamit mulutnya beristighotsah kepada arwah yang menitis di dalam keris tersebut memohon agar musibah yang menimpa anggota keluarganya itu diangkat ini syirkun akbar Atau ya ke, atau uh, <tuh> ambillah contoh-contoh yang lainnya yang semisal itu bisa dukun pijat alternatif, bisa ini dan itu. Yang intinya ada komat kamit, mungkin dibumbui dengan gedor-gedor kaki tiga kali, sebut nama cincinnya, untuk istigota kepadanya, dan seterusnya. Padahal itu satu yang gaib, padahal itu makhluk yang gaib. dan jangan terkecoh dengan gerakan-gerakan pijatannya misalnya mengambil sesuatu dari udara kemudian mengeluskan dia bahas tubuh pasiennya yang sakit, tangan yang patah kemudian mulutnya bilang puh-puh kemudian meniup-niupkan kemudian intinya bukan di situ, itu bisa jadi kamuflase saja tanpa itu pun sebetulnya bagi setan tidak masalah. Yang penting bagi setan ada yang terpenting bagi setan ada penyembahan kepada selain Allah, ada kesyirikan akbar, ada istiqotah ibadah istiqotah kepada selain Allah itu yang penting. Adapun gerakan-gerakan pijatnya dan seterusnya itu kreasi tiap dukun pijat aja yang apa? Yang menamakan dirinya pengobatan alternatif <tuh> Dalam bab ini terdapat 6 dalil <tuh> Namun dalil terakhir Zaif Sehingga 5 dalil yang kita Belajari insyaallah Dalil pertama Surat Yunus ayat 106 Wala tada'u wa la yadhurruk fa idzan min adh-dhalimin di sini dan janganlah kamu Beribadah Atau berdoa Kepada selain Allah Yang tidak dapat Memberikan Manfaat dan tidak pula Mendatangkan bahaya Dan tidak pula menimpaka, Bisa menimpakan bahaya Kepadamu Jika kamu berbuat Hal itu maka sukunya kamu Dengan demikian termasuk orang-orang Yang zalim yaitu yang Musyrik. Demikian inti ayat tersebut. Perhatikan kata walat takau di sini. kata wala tad'u di sini khoin fillah rahimani wa rahimakumullah ini larangan umum mencakup doa ul masalah dan doa ul ibadah Doaul masalah dalam bahasa kita berdoa dan doaul ibadah dalam bahasa kita seluruh peribadatan selain berdoa. Dan dalam ayat ini umum yang dilarang dipersembahkan kepada selain Allah adalah ibadah doa maupun ibadah ibadah lainnya. Mengapa demikian? Karena adanya nakirah pada konteks kalimat larangan. Kaidahnya umum. Nakirah, nakirah fi siyakkin. Nakirah fi siyaki an-nahyi. Tufidul umum. Nakirah, isim nakirah tidak ber lam pada konteks kalimat larangan menunjukkan makna umum. Nakirah pada konteks kalimat larangan menunjukkan makna umum mana isim nakirohnya bukan kata do adalah vl jawabannya dari masjar takwilan atau tafsiran dari tadau tersebut masjar mu dari tadau tersebut Yaitu nakirah kemudian pada konteks larangan sehingga mencakup umum doaul masalah maupun doaul ibadah. Jadi kaidah ini bukan hanya nakirah dalam konteks kalimat larangan, tapi juga nakirah pada konteks kalimat peniadaan, dan juga demikian nakirah pada konteks kalimat syarat, dan juga demikian nakirah. Pada konteks syarat, nafi, peniadaan dan larangan ini semuanya menunjukkan faedah umum dan juga demikian istifham pertanyaan. ini menunjukkan keumuman satu nakira pada kontak kalimat peniadaan nafi, dua yang pertama annafyu, dua annahyu, tiga asyartu empat alistifah, bertanya ini menunjukkan faedah umum sehingga cara mengartikannya Bukan sesungguhnya bukan sebatas Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Atau dan janganlah kamu memohon kepada selain Allah Karena itu baru doa ulmas Tetapi kalau mau lengkap penerjemahannya Dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah Karena berdoa pun juga masuk ibadah Dan ibadah selainnya pun juga masuk ibadah Dalam ayat ini orang yang melakukan perbuatan tersebut difonis dengan musyrikin, musyrik. Dari mana diketahui dari kalimat akhir akhir itu fa in fa'alta maka jika engkau melakukannya Siapa yang dimaksud engkau di sini? rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah dipermisalkan Diandaikan oleh allah taala jika seandainya engkau wahai rasulullah melakukannya yaitu melakukan beribadah kepada selain allah termasuk berdoa kepada selain allah cakupan kandungannya di situ fa'inna ka'idan Maka sesungguhnya engkau ketika itu Minadzalimin Termasuk orang-orang yang musyrikin Karena adzalimin Ditafsirkan musyrikin Dari dua sisi Yang pertama dari ayat yang lainnya Inasyirka ladzulmun adzim Sesungguhnya kesyirikan adalah ke Kezaliman yang paling besar Dalam ayat yang lainnya Dan juga dari sisi makna Bahawa orang yang melakukan syirik Itu hakikatnya menzalim Zalim Terkait dengan tidak memenuhi Kewajiban kepada Allah Karena zalim itu ada tiga Terkait dengan mendalimi diri sendiri Terkait dengan mendalimi orang lain Makhluk lain Dan zalim terkait dengan Tidak memenuhi kewajiban Kepada Allah Rasulullah SAW saja diandakan jika seandainya beliau melakukan Kesyirikan dalam ibadah Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Berdoa kepada selain Allah Maka minal musyrikin fonisnya. Masya Allah Apalagi kita Padahal Rasulullah SAW adalah sosok ahli taw, imam ahli tauhid yang paling sempurna tidak mungkin melakukan kesyirikan Allah jaga, tapi diandaikan ini lebih mengena untuk mengingatkan mereka kaum musyrikin yang bergelar yang mungkin digelari dengan gelar-gelar yang orang awam fahamnya itu adalah ahli agama Islam tokoh agama Islam padahal kelakuannya syirik beralasan bahwasanya mana mungkin seorang kiai bisa terjatuh ke dalam kesyirikan mana mungkin seorang wali bisa syirik Selama orang itu hidup sebagaimana perkataan ahli tafsir di kalangan para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fa innal hayy la 'alil fitnah. Kalau orang itu masih hidup enggak aman fitnah. Kalau orang itu masih hidup, setakwa apapun tidak aman. Dari fitnah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya demikian kalau masih hidup enggak aman fitnah. Termasuk fitnah yang terbesar yaitu kesyirikan akbar sebagaimana salah seorang saya eh, sebunyakan salah satu kisah ulama eh, saya ulangi salah seorang kisah seorang syekh yang menulis sebuah buku kemudian bukunya dipuji oleh para syekh yang lainnya atau dipuji syekh yang lainnya ha eh dia telah membeli surga dengan buku ini jika tentu maksudnya jika ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W dia <tuh> telah membeli surga dengan buku ini, kurang lebihnya seperti itu, mungkin ada kalimat-kalimat tambahannya yang menunjukkan jika ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau konteksnya seperti itu, Allah Taala alam sab. Saya tidak demikian ingat. Ternyata matinya menjadi orang yang menyimpang. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah diri kita tetap seperti ini. Bahkan siapa di antara kita yang bisa memastikan? Yang Masya Allah Begitu Hebatnya ilmu agama Islamnya Begitu hebatnya amalannya Kemudian tetap Seperti itu sampai akhir hayat Bahkan siapa yang bisa memastikan Dia meninggal di atas Agama Islam Tidak beralih kepada Non Islam Tidak ada yang bisa memastikan Jangankan memastikan dia meninggal dalam keadaan iman yang tinggi Satu yang paling minimal saja gak bisa memastikan Dia meninggal, dia eh, apakah dia bisa matinya nanti Sah keislamannya, matinya nanti beragama islam Itu gak bisa ada yang memastikan diantara kita Karena itu perkara yang goib Perkara yang goib yang tahu hanya Allah Ta'ala hanya saja seorang husnudan kepada Allah Tertutut husnudan kepada Allah Kalau sudah dia berusaha berilmu syar'i dengan baik Berusaha beramal soleh Insya Allah Allah akan Memberikan anugerah husnul khatimah Pada diri orang tersebut Cuman gak bisa dipastikan Allah mau tahu siapa Orang yang benar-benar ikhlas Dengan yang tidak Allah mau tahu siapa orang yang benar-benar bersungguh-sungguh Mendapatkan hidayah Siapa yang tidak? Dengan demikian fonis jelas di sini orang yang berdoa kepada selain Allah difonis syirik sesuai dengan judul bab minashirki an yasdaqitha biqirillahi awiyadu wagoirahu termasuk kesyirikan kalau apa? Mempersembahkan ibadah istighothah Yang cakupannya Yang yang itu merupakan ibadah Ibadah istighothah Kepada selain Allah Atau berdoa kepada selainnya nah, Sementara Ayat ini mencakup seluruh Larangan e, Mempersembahkan seluruh ibadah Kepada ibadah apapun juga Maksudnya kepada selain Allah Termasuk ibadah istighothah Dan termasuk ibadah berdoa Dengan demikian lihatlah kesimpulan hukumnya lebih sempit daripada Saya ulangi, indikasi lafadznya lebih luas daripada kesimpulan hukumnya Kesimpulan hukumnya dalam judul itu hanya terkait masalah Al-Istigotha bi-guirillah dan berdoa kepada selain Allah Yang itu difonis syirik Ibadah istighota kepada selain Allah Dan berdoa kepada selain Allah Sementara lafadznya Luas Larangan Mempersembahkan Ibadah apapun juga Kepada selain Allah Yang seperti ini tidak masalah indikasi lafadznya lebih luas daripada indikasi lafadz dalam dalil lebih luas daripada kesimpulan hukum itu enggak masalah. Karena memang terkandung di dalam kandungan lafadz tersebut. atau kandungan kalimat maksudnya dalam Ayat tersebut atau dalam dalil tersebut. Jadi, jadi kalau misalnya kalian dapatkan terjemahan dan janganlah kamu memohon. Kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu dan seterusnya. Ini tidak masalah juga karena berdoa atau memohon di sini salah satu dari yang dimaksud dalam ayat ini. Tidak masalah seperti itu. Kemudian firman Allah Ta'ala berikutnya Masih surat Yunus Ayat yang sesudahnya itu 107 Waiyam saskallahu bidurrim Fala kashifalahu illahu Waiyuridka bikhairim Fala radda lifadlih Yusibu bihi yang ia min ibadhi, wahyu al Gofur Rahim. Dan jika Allah menimpakan kepada kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah mengindahkan kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikendaikinya Di antara hamba-hambanya dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang wa iyammas kallahu dan jika Allah menimpakan kepadamu mara bahaya suatu bahaya kenapa diartikan suatu karena dzur di sini berali, tidak beralif lam nakiroh, pada konteks kalimat syarat in jika wa iyammas kallahu dan jika jika maka itu kalimat syarat jika kamu begini, maka aku beri hadiah. Itu kalimat syarat dan jawabnya. Maka dur di sini bahaya di sini umum, dur fit dunia maupun dur fit din. Bahaya yang menimpa dunia seseorang dan bahaya yang menimpa agama seseorang. Dan betapa banyak orang yang double standard kalau untuk ukuran dunia bahaya yang menimpa dunianya dia curahkan perhatiannya demikian besar untuk mencari solusinya kesedihannya sangat-sangat betapa banyak orang yang seperti itu tetapi begitu bahaya itu menimpa agamanya jauh sekali dengan memberikan perhatian yang besar, bahkan bisa jadi dia cuek dan enggak merasa tertimpa bahaya bahkan. Seseorang kalau kehilangan HP-nya misalnya, walaupun hanya harganya sebatas Rp.300.000-Rp.500.000 Atau bahkan kurang dari itu, maka mungkin dia... Begitu sedihnya Mungkin dia cari-cari langsung Kesana kemari Mungkin dia kepikiran Tetapi misalnya Dan mungkin dia akan tanya Jabri sana, Jabri situ Kemarin saya ke kos kosanmu Ada HP enggak di sana misalnya Kebingungan Ada sesuatu yang hilang yang Menurut dia besar, tapi seberapa banyak orang yang seber, orang, seberapa banyak orang yang kalau orang yang seperti ini bisa jadi banyak tipe orang yang seperti ini kehilangan sesuatu yang sebetulnya sepele, tapi perhatiannya demikian besarnya, kebingungannya demikian besarnya, upaya mencari solusinya untuk membeli lagi dan seterusnya demikian besarnya. Tapi coba bandingkan, seberapa banyak orang yang merasa kehilangan sesuatu yang besar ketika dia kehilangan soft pertama, sholat berjamaah, ketika dia kehilangan kesempatan berbakti kepada orang tuanya, karena kesibukan duniawinya sehingga memalingkan dia dari mengurus orang tuanya, pahala yang besar, kehilangan pahala yang besar. Sebab banyak seorang merasa risau sekali ketika ketimpa musibah kejahilan terhadap tauhid. Kejahilan terhadap tata cara takbiratul ihram dalam salat. Apakah telapak harus menghadap kiblat? Apakah boleh menghadap ke telinga? Semuanya sudah ada aturannya di dalam syariat. Dia merasa tenang-tenang saja selama ini bertahun-tahun sholat gak tahu syariatnya bagaimana Gak merasa ada satu yang besar yang belum teraih Atau ada ada satu yang besar yang menimpa dia penyakit besar Kejahilan, ketidaktahuan, ketidakberilmuan Sementara Imam Besar Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mensifati kejahilan itu Wal jahlu da'un qatilun Kata Ibn Qayyib Bahwa kebodohan itu Terhadap agama Islam Da'un qatilun Sebuah penyakit ganas Yang membunuh Ketika seorang tidak tahu Ketika sujud diantara dua sujud eh, di antara eh, Duduk diantara dua sujud Seorang yang sholat matanya ke arah mana Ke arah lutut atau ke arah tempat sujud Dia tenang-tenang saja Sudah puluhan tahun dia lakukan sholat Padahal diantara syariat Islam Yang paling terperinci diantaranya Tentang masalah sholat Sampai gerakan telunjuk saja saat syahud Diatur Sampai posisi Jempol kaki pun Ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir diatur Termasuk syariat Ajaran syariat Islam yang paling rinci adalah sholat <tuh> Juga demikian ketika seorang Merasa tenang-tenang saja Dihinggapi penyakit kejahilan Akan Kapan diturunkannya telunjuk Saat tasyahud mau salam Apakah salam dulu baru diturunkan Atau diturunkan dulu baru salam Semuanya bidalil Semuanya dengan dalil Semuanya dengan ilmu Ini rukun Islam yang kedua Yang kemarin kita sudah dapat ambil pelajaran besar bahwasanya apa bahwasanya kewajiban yang terbesar setelah syahadat dalam hadis yang pernah kita pelajari pertemuan yang terdahulu adalah salat fa ata'u kal dzalika fa alimhum anna Allah 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin kurang lebihnya demikian lafadznya Lalu kalau tidak punya ilmu syarinya dia tahu dalilnya selama ini pakai sholat caranya siapa? Cara kira-kira kayaknya cocoknya turunnya setelah ini, kayaknya cocoknya. Bukankah inna sam'a, pendengaran kita dan al-basar, penglihatan kita, wal-fu'ad dan hati kita. Akan Masul nanti dimintai pertanggungjawaban. Wa im sasallahu bi turi m illahu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wa ai yuratkah bixairin falaradh lifazli dan jika Allah mengindaki kebaikan bagi kamu maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya Yusyibu bihi man yasha'u min ibadhi, Wa huwal Qafurul Rahim. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikendakinya di antara hamba-hambanya dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. <tuh> Allah mengkabarkan bahwa Allah Maha Esa di dalam kepemilikan, di dalam kekuasaan, di dalam kekuasaan atas makhluk ini maksudnya dalam memberi manfaat, menimpakan mudarat, Allah Mahesa tidak ada yang menandingi kemaisan Allah Subhanahu Wataala dalam hal-hal tersebut. Maka wajib ini berkonsekuensi. Jadi pakai dalalah apa? Dalalah iltizam untuk sampai kepada kesimpulan dalam judul. Konsekuensinya kabar dari Allah seperti ini. Bahwa Allah Maha Esa dalam masalah-masalah tersebut Konsekuensinya Satu-satunya Yang berhak untuk Dipersembahkan kepadanya Peribadatan termasuk Peribadatan peribadatan doa Dan istighothah Adalah hanya Allah Tabaraka wa ta'ala Satu-satunya Sang pemberi manfaat yang hakiki dan sang penimpa mudarat atau penolak mudarat berarti dengan dalal iltizam indikasi konsekuensi yaitu dalal atul ala kharis maknahu indikasi suatu lafad yang menunjukkan pada suatu yang di luar makna lafad tersebut kayak rumah menunjukkan tukang bangunan Yang gak memiliki sifat kekhususan seperti ini maka tidak pantas disembah. Tidak pantas dipersembahkan kepadanya ibadah istighothah. Tidak pantas dipersembahkan kepadanya ibadah doa. Tidak pantas orang berdoa kepadanya. Begitu cara mengambil dalilnya. Satu lagi ya. Terus kita akhiri. Fabdagu indallahi rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ini tengah-tengah ya. Awalnya adalah Inna al ta'budun min duni Allahi la yamlikuna lakum rizqa Faruk lanjutannya ini Faabdhagu inda Allahi rizqa wa'buduhu wa ashkuru lah turja'oon Sesungguhnya mereka Yang kalian sembah Selain Allah itu Tidak mampu memberikan rezeki Kepada kalian Saya ulangi Tidak, tidak memiliki rezeki untuk kalian Maksudnya Tentunya dia <tidak> Dalam kaitannya ini Adalah tidak mampu memberikan rezeki Kepada kalian <tidak> Maka mintalah rezeki itu kepada, maka mintalah rezeki itu di si Allah. Maksudnya, tentu dalam konteks ini adalah perintah untuk minta rezeki kepada Allah dan sembahlah Dia saja serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian sekalian dikembalikan. Saya ulangi, hanya kepadanya lah. Kalian dikembalikan Hanya kepadanya lah Kalian dikembalikan Surat Anang Kabut Anang Kabut ayat 17 Wajudalahnya adanya nafi dan isbat yang menunjukkan makna tawhid berarti enggak boleh syirik karena ada nafinya juga selain juga ada isbatnya mana nafinya peniadaannya yaitu inna alladina ta'buduna min duni la yamlikuna lakum rizqa Lakum itu hakikatnya nafi Konsekuensinya nafi Sesungguhnya mereka yang kalian sembah Selain Allah Itu tidak memiliki rezeki untuk kalian Berarti tidak mampu memberikan rezeki Yang mampu hanyalah Allah Ta'ala Ini berarti tauhidur Rububiyah Memberi rezeki adalah salah satu perbuatan Allah Sementara tauhidur Rububiyah adalah Mengesahkan Allah di dalam perbuatannya memberi rezeki, mematikan, menghidupkan dan seterusnya, matikan makhluk menghidupkan makhluk, rezeki kepada makhluk dan seterusnya, ini berarti tawahidul rububiyah kalau diambil dalal atau iltizamnya, konsekuensinya sebuah kaidah yang masyur tawahidul rububiyah dicatat kaidah ini mustalzimun li tawahidil uluhiyah dan banyak ayat yang menunjukkan kaidah ini Allah banyak mengingatkan kita untuk bertawhid mengesakkannya dengan cara dengan uh, Firmannya atau dalil wahyunya yang mengandung kaidah ini Tawhid al-Rububiyyah mustazimun li Tawheed al mengesahkan Allah di dalam ruhiyahnya mengandung konsekuensi mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya artinya seseorang kalau meyakini Allah itu asad, tidak ada tandingannya di dalam memberi rezeki dalam mematikan makhluk dalam rezeki makhluk dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada selainnya yang bisa menandinginya kalau orang meyakini itu Allah Maha Esa dalam halal itu Dalam rubianya Maka Mengharuskan dia Mengesahkan Allah dalam Beribadatan, beribadah hanya Kepada Allah saja, tidak boleh kepada selainnya Termasuk Ibadah istigothah Dan termasuk ibadah doa Kemudian yang kedua Bisa diambil dari Dari mana cara memahami Tauhidnya, tauhid itu kan ada Nafi dan ada isbat Dari mana bisa diketahui Tauhidnya itu Tauhid itu kan pembatasan Hanya Kepada Allah tidak boleh Kepada selainnya konsekuensi pembatasan Itu seperti itu Tidak boleh kepada selainnya dari adanya kaidah takdi memahaku takhir ta kaidah lagi, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, yufidul hasr menunjukkan pembatasan kaidah ibarat rumus, bisa kita terapkan pada banyak masalah. Takdi mumahu hakku yufidul hasr Mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan menunjukkan faedah pembatasan yang biasanya diartikan hanya Pada asalnya فَبْتَكُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ Kalimatnya adalah Al-Rizq didahulukan فَبْتَكُ الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ Pada asalnya seperti itu Indah Allahnya dikebelakangkan Al-Rizqnya didahulukan Tetapi Allah berfirman dengan mendahulukan Indah Allah itu ada faidahnya Fabdaku fabdagu indallahi rizqa mengandung pembatasan yang diartikan dengan hanya maka mintalah rezeki itu hanya di sisi Allah maksudnya hanya kepada Allah Jangan kepada selainnya Berarti ada isbat, ada nafi Karena pembatasan itu konsekuensinya Isbat dan nafi Gak boleh kepada selain Allah Sementara meminta rezeki Apa hubungannya dengan istigotha Apa hubungannya dengan doa bahwa perkara yang termasuk paling paling banyak menjadi isi doa dan isi gosah manusia adalah masalah rezeki. Perkara yang paling banyak menjadi isi doa dan isi isi manusia adalah masalah rezeki. Entah uang, gaji, pangan, jabatan, kerjaan, rumah, mobil. Maka sangat mengena sekali Ayat ini dibawakan oleh penulis Di Dalam bab ini Mengena pada Tujuan Kesimpulan Bahwa Kesimpulannya Kalau berdoa kepada selain Allah Kalau ibadah istigotah kepada selain Allah itu syirik Dari mana diketahui dari wajibnya mengesahkan Allah dalam berdoa memohon rezeki pada ayat tersebut. Berarti kebalikannya, kalau itu wajib dan kalau e, memohon rezeki hanya kepada Allah itu wajib dan itu tauhid Maka kebalikannya memohon rezeki kepada selain Allah. Jadi kalau memohon rezeki kepada Allah itu wajib dan tauhid, Maka kebalikannya Mohon rezeki kepada selain Allah Itu haram dan syirik Maka cocok dengan judul bab <tuh> <tuh> <tuh> Ditambah lagi dengan Wajudallah yang berikutnya Ditambah lagi dengan syahid Wa'buduhu Dan sembahlah Allah saja Mengapa ada kata saja Kata saja, kata hanya Ini menunjukkan pembatasan Mengapa dibatasi Dengan kata saja Karena kaidahnya Dalam ilmu tafsir sebagaimana perkataan sehingga saya Ibn Mas'ud kalau bukan Ibnu Abbas salah satu diantara itu dua-duanya pakar tafsir bahwa setiap perintah beribadah kepada Allah pasti maksudnya adalah tauhid esakan Allah di dalam peribadatan Tauhidullah pengesaan Allah di dalam peribadatan. Setiap ada perintah beribadah kepada Allah dalam Al-Qur'an pasti maksudnya adalah <tik> ifradullah bil ibadah. Esakan Allah di dalam peribadatan. Pengesaan Allah dalam peribadatan. Berarti wa'buduhu maksudnya adalah Afriduhu bil ibadah. Esakan Allah dalam peribadatan, karena hanya itulah ibadah yang dikehendaki oleh Allah dalam syariatnya. Tak mungkin Allah mengindaki ibadah syirik. Kalau sudah tauhid berarti terkandung nafi dan isbat. Dengan demikian cocok sudah dengan judul bab bahwasanya berdoa kan termasuk ibadah. ibadah di gha termasuk ibadah. Wajib dipersembahkan kepada Allah. Kalau dipersembahkan kepada selainnya itu syirik karena kalau dipersembahkan kepada Allah saja itu tauhid. Maka kebalikannya kalau dipersembahkan kepada selain Allah maka itu syirik. <tuh> Jadi masyaallah wajdalahnya ada tiga akikatnya di sini. Ya, sambil situ ya, Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.